Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu lanabihafutuhal'arifin Watufaqihu nabihafiddin wa ala alihi wa sahbihi Amma ba'du Sebelum saya mulai, Mas Roni efeknya kebanyakan. Tadi sudah pas. Kurangin dikit lagi. Test 1, 2. Ya, dikit lagi, kurangi dikit lagi. Test 1, 2. Ya, cukup. Terima kasih. Bapak, Ibu, teman-teman semua, para pendengar, para pemirsa, dimanapun anda berada, Alhamdulillah. Kita bisa kumpul kembali di majlis Ar-Rawdha ini. Susehah walafliyah. Insyaallah yang sakit jadi sembuh, ya, yang sehat awet terus sehatnya, panjang umur dalam kebaikan dan kemudahan, keberkahan. Insyaallah fitoatillah. Amin Allahumma, amin. Ya ini majlis ini masih, ya nanti kalau hujan ya, saya hujan-hujanan jangan silahkan menying menyingkir, mudah-mudahan tidak hu hujan. Amin Allahumma, amin. Tapi namanya manusia itu Manusia Tugasnya cuma usaha Tugasnya cuma usaha Tapi hatinya harus ngomong begini Ya Terserah maunya Allah Terserah maunya Allah Aku ora iso Opo Saya tidak bisa berbuat apa Apa Jadi terserah maunya Allah Jangan maunya kita Kita kadang itu sok gaya saya sudah banyak ibadah, kenapa kok masih begini lu? Ya, terserah maunya Allah. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi kita usaha semaksimal mung, mungkin. Itulah terjemahan bebas dari ayat yang berbunyi Masha Allah la kuwata illa billah Masha Allah itu artinya semua itu Terserah kehendak Allah La kuwata illa billah Tiada sesuatu atau seseorang yang punya kekuatan Kecuali kalau diberi oleh Allah Nah, ya, Kalau bahasa bebasnya Terserah maunya Allah Saya tidak bisa apa-apa Pertanyaan saya pada bapak ibu sekalian dan hadirin kinten-kinten kita ini bisanya apa? Ya aslinya tuh yang enggak bisa apa? apa. Tapi kita hanya melakukan tugasnya yang yang dikasih Allah kekuatan dia ya dipakai semaksimal mungkin untuk mengusahakan yang bisa diusahakan. Contoh, mau masuk surga. Ya usaha ibadah semaksimal mungkin. Meskipun ibadah itu tidak menjamin masuk surga Sorga. Contoh, pingin suge, yo kerja keras. Meskipun kerja keras tidak menjamin menjadikan su suge. Contoh, pengin pinter, yo belajar. Meskipun belajar tidak menjamin membuat orang jadi pin pinter. Pengin sehat, ya atur makan, ya olahraga. Meskipun ngatur makan olahraga tidak menjamin orang jadi se sehat dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu harus ditaruh di dalam hati terus. Makanya kita kalau keluar rumah, sudah diajari sama Allah. Bismillahir tawakkaltu alallah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, Gusti. Saya minta tolong dengan namamu, Gusti. Aku pasrah. Aku pasrah. Tawakkaltu itu artinya, kula pasrah. Gusti, ya Allah, saya pasrah kepada engkau. Alallah. La hawla wa quwata illa billah. Sungguh tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan izin Allah Artinya sepandai-pandainya naik mobil Sepandai-pandainya naik motor Sepinter-pinternya jalan Kaki sepinter-pinternya duduk minggir Di pinggir jalan Tidak bisa menyelamatkan dari kecelakaan Yang bisa menyelamatkan Cuma kekuatan Allah Bukan pinter kita Bukan hebatnya kita bukan luar biasanya Ki, kita itu harus sadar kalau udah punya begini, juga tidak bingung, tuh gara-gara dulu pesawat Air Asia jatuh, banyak orang takut naik pesawat wadih aku, nanti naik pesawat, kalau jatuh bagaimana terus saya balik, lah kalau naik motor emangnya gak jatuh itu tiap hari berita kecelakaan mobil motor banyak kan, lah ya, ternyata naik mobil ya bisa kecelakaan, naik motor ya bisa kecelakaan, lah wong Orang enak-enak tidur di rumah Itu ya bisa kambruan kok Betul tidak itu ya? Enak tidur di rumah bisa kambruan Bahkan tonggonya medalik, Tonggonya yang kobongan Rumahnya ketularan, tidur, terpanggang Ya tidur, ter terpanggang Jadi kalau judulnya Maunya Allah Ya sudah, kita enggak bisa apa-apa Makanya kita pasrah saja Sama Allah dengan catatan Setelah usaha Semaksimal mungkin dan ketika berusaha semaksimal mungkin. Jadi pasrah itu enggak pernah lepas. Di awalnya ya pasrah, perjalanan ya pasrah, akhirnya ya pasrah. Ngaku enggak punya apa-apa, minta tolong pada Allah. Kalau udah begitu jadi orang yang kuat yang luar biya, biasa. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, lihat judul buku di belakang saya ini, Sehari Bersama Rasul. Ini buku yang lagi saya tulis Baru dapat 50 halaman Insya Allah Senin Selesai ya, Insya Allah Senin Selesai Pertengahan Maret Insya Allah Terbit Yang ngaku murid saya Wajib punya buku ini Entah punyanya sekarang Nanti terbit Entah 2 tahun lah Lagi Entah 5 tahun Lagi Masa nyelengi 1000 rupiah 5 tahun gak dapat, Yo keba Ngeten Gitu ya tidak harus bulan depan. Pokoknya yang ngaku murid saya harus punya buku ini. Kenapa? Ini curahan saya mikir. Bayangkan bagaimana hidupnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Bayangkan. Kanjeng Nabi itu. Kira-kira bangunnya jam berapa? Terus tidur lagi jam berapa? ke masjidnya jam berapa? Sholat subuhnya jam berapa? Selesai sholat subuhnya jam berapa? Kemudian selesai sholat subuh ngapa, sampai jam berapa, setelah itu ngapa lagi, sampai jam berapa, nanti kalau waktu duha sampai duhur, ngapa kalau pergi, perginya ke mana, terus nanti kalau sebelum duhur, rasul itu ngapa, terus habis duhur, rasul itu, ngapa lagi sampai ah, asar habis asar, ngapa sampai isya, habis isya ngapa, sampai di tidur lah habis tidur ngapa sampai kapan? 24 jam jadi apa namanya sesumbar saya sesumbar saya ini ini sesumbar boleh kan sesumbar nyemangati bukan sombong nyemangati pelajari sehari bersama Rasul akan berubah hidup anda sepanjang masa hiu pasti itu ya insyaallah kalau baca buku ini kusuk saya jamin insyaallah nangis jadi kalau baca buku ini khusuk enggak nangis berarti kita perlu pergi ke rumah sakit jiwa. Periksa kan hati masing-masing. Hati kita berarti kotornya luar biasa. Syaratnya khusuk loh ya. Jadi kalau baca kok belum nangis baleni. Hurung usuk hurung usuk. Aku orang gendeng. Saya enggak gila tapi belum khusuk baleni lagi. Kok orang nangis ya? Berarti aku belum khusuk. Insyaallah setahun dibolak-balik mesti nangis nanti. Ya, pasti lah nangis. Karena akan buat kita kangen pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalam. Makanya ayo Teman-teman di Rodho ini punya niat Pasang niat dari sekarang ya Entah kapan terwujudnya Tapi pasang ni, niat Niat pengen suan kanjeng Nabi SAW Ya pasang niat Niat saya pengen ziarah Ketemu kanjeng Nabi SAW Saya pengen ngulangi syahadat saya Di depan Rasulullah SAW Makanya sebelum saya mulai kajian Ini saya belum belum ngajar dulu ya Belum Baru mukot Sebelum kita mulai pengajiannya Kita bacakan satu Al-Fatihah ya Dengan niat semoga Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Bersama rombongannya semua Yang saat ini sudah berada di Madinah Malam hari ini Yang perjalanan umroh ya dan ziarah Semoga perjalanannya berangkat Dan semua ibadahnya Sampai nanti pulang Diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi limpahan rezeki yang barokah dari segala arah tanpa susah payah, kesehatan yang bawa manfaat dunia akhirah, dikembalikan ke rumah masing-masing selamat sehat panjang umur. Baito Atillah, Alhamdulillah, Wa ilahaudhuha hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim al Iyakana iya abudu Iyakana Nasta'in Hidina surat Al-mustaqima Surat Al-adhin Alam ta'alayhim Ghairil maghdubi Alayhim Balattal Amin Hadirin yang dimuliakan Allah Malam ini kita akan melanjutkan Mengkaji Surat Al-Fatihah Ini kalau enggak dimulai ya Tidak Tidak kembali ke Al-Fatihah Muter terus gitu ya Kembali mengkaji surat Al-Fatihah. Kita masih di Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Ya, kembali ke situ. Alhamdulillahnya kan sudah kemarin ya. Mau diulangi lagi Alhamdulillahnya? Iya. Alhamdulillahnya mau diulangi atau atau Alhamdulillahnya ditambah? Alhamdulillahnya ditambah dulu Ya coba kita kaji lagi Alhamdulillahirrabbil Alamin Nomor satu Ini untuk ref mengulangi Ingatan kita yang sudah lama Ya refresh dulu ya refresh. Kalau komputer di restart ini ya, Biar seger lagi Tidak ada kalimat Pujian Syukur kepada Allah Yang lebih hebat dari pujiannya Allah Terhadap dirinya sendiri Tidak ada Kalimat pujian syukur Kepada Allah Yang lebih hebat dari Pujiannya Allah kepada dirinya Sendiri Lah Alhamdulillah Allah sudah memuji Dirinya sendiri Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Sehingga Kalau ada PR Kalimat syukur yang paling bagus Itu yang mana Jawabannya Alhamdulillahirrabbilalamin Pertanyaan Lah kenapa Allah kok Mensyukuri dirinya sendiri Kenapa Allah Mensyukuri dirinya sendiri Kenapa Allah kok Memuji dirinya sendiri Kenapa Karena Allah sayang kepada saya Allah sayang kepada bapak Allah sayang kepada ibu Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah tidak Muji dirinya sendiri, kita bingung. Disuruh bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah, ucapkan kalimat tahmid kepada Allah, kita bingung. Nah, gimana ya caranya terima kasih sama Allah? Gimana caranya terima kasih kepada kepada Allah? Maka sama Allah diajari ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan sungguh Allah itu bersyukur. Maksudnya Allah bersyukur, Allah membalas membalas orang yang melakukan apa yang akan saya sebutkan ini dengan balasan yang luar biasa. Dikasih rahmat, dikasih ampunan, diangkat derajatnya karena Allah bersyukur. Allah berterima kasih. Allah kok berterima kasih? Maksudnya Allah berterima kasih bagaimana Allah senang. Allah senang Senang bagaimana? Kalau ada hambanya minum seteguk minum saja. Kemudian hamba tadi mengucapkan Alhamdulillah. Minum seteguk Alhamdulillah. Itu membuat Allah senang. Kenapa? Karena kita sudah mengucapkan. Gusti ya Allah terima kasih. Ya terima kasih ya Allah. Pertanyaan saya untuk saya dan bapak ibu sekalian. Sebetulnya kita ini Sudah terima kasih sama Allah belum? Ayo Nyantai saja nyantai kita ngobrol Ini kok wajah-wajah tegang ini kelaparan Tungguan tuh Moga yang sudah dapat minum Diunjuk Jangan lupa Alhamdulillah Awali dengan Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah. Saya jamin orang yang punya ilmu, ilmu Alhamdulillah, tak mungkin sumpak. Ya, itu pasti. Sumpak tu tak mungkin singgah, tinggal tu, mampir ya, mampir dok. Tapi terus balas. Karena yang namanya senang sumpak itu kan bagian dari hidup. Jadi sumpak tu cuma mampir terus pergi lagi. Tak mungkin lama-lama. Kalau sudah punya ilmu Alhamdulillah. Lilah. Nah kalau kita sering sumpek berarti belum punya ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih. Contoh gampang ya. Ini Arab Saudi masih punya utang tanah 1,4 miliar 15 Mei harus dilunasi. Betul kan? Kalau misal tiba-tiba ada satu orang malam ini datang ke sini depan jenengan semua berdiri di sini duduk di samping saya terus ngomong Habib misal kan boleh to misal Berkhayal yang baik boleh to ngomong begini e, Habib saya ada sedikit hadiah buat Habib ini 1,5 miliar hadiah buat jenengan misal gitu itu misal toh domesem ngapain gitu ya masih misal itu kira-kira saya ngucap apa ini alhamdulillah. alhamdulillah sama orangnya saya ngucap apa terima Terima kasih. Kenapa kok terima kasih? Karena 1,4 lunas bahkan sisa 100 juta, ya kan? Yang jadi hajat terpenuhi lewat orang ini. ini saya ucapkan terima kasih. Kira-kira terima kasih saya itu biasa atau sun? Sun. Yang mana kira-kira? Sun. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khairan fit dunia wal akhirah. Jazakumullah khairan. Jenengan juga ikut oh, mukomol oh, di bualos mesti begitu kan? Terima kasih. Kenapa? 1.4m selesai bahkan tu turah. Saya bisa mengucapkan terima kasih mantap. Karena krossol untuk sesuatu betul kan? Krossol dapat sesuatu terus terima kasih. Nah pertanyaannya. Lah kita ini dikasih Allah macam-macam nih, keroso ndak dikasih. Contoh-contoh boleh. Uang sama waktu mahal mana? Uang sama waktu mahal mana? Ayo jawab yang tegas. Uang sama waktu mahal mana? Waktu. Tapi njenengan buang waktu untuk cari Ya pinter, pinter banget itu. Pinter kan uang sama waktu mahal mana? Waktu. Berarti kalau udah punya waktu nggak butuh? Ya. Betul kan? Sudah punya waktu nggak butuh? Wah. Nah sekarang jenengan punya waktu dibuang, buang untuk cari uang. Betul? Ya. Itu betul tapi salah. Salah tapi betul. Lah maksud tapi bagaimana? Coba lihat. Dikasih uang 1 triliun sama tambahan waktu 5 menit, pilih mana? Tambahan waktu 5 menit sama 1 triliun, pilih mana? Lah judulnya meh mati kok. Meh mati, udah ngatang-ngatang malaikat Israel datang. Kang wancine. Kang waktunya sudah ada. Datang saya akan cabut kamu Sekarang Terus ditawari sama Malaikat Israel Gimana 5 menit lagi Atau 1 triliun Mesti jawabnya Malaikat tulung Udah saya gak dapat 1 triliun Gak jadi masalah yang penting 5 menit Lagi yo, oh, bisa istighfar Bisa minta ampun dan lain seba sebagainya Lah kalau sekarang dicabut Itu 1 triliun mati terus gopok Betul Nah, jenengan mirip dengan orang yang sudah sakaratul maut ini, ya, pilih lima menit daripada satu tril, triliun. Tapi jenengan kuali, jenengan sudah sakaratul maut, pilih duit daripada lima menit. Maksudnya, Bip, bingung tak? Bingung? Bingung? Bingung? Silakan bingung. Sabar yang di rumah saya akan jelaskan. Ini namanya apa ini? Cangkir. Ya. Isinya apa ini? Kau tahu. Jangan kan minumnya apa itu? Wah, ini ada perbedaan nasib di antara kita. <laughs> ya, ini kopi, kopi. Sekarang saya mau nanya. Kopi dihidangkan. Panas enak atau enggak enak? Enak kan kalau panas eh, enak. Kalau saya Minum kopi panas-panas Saya akan merasakan eh enak Betul Eh kopi saya biarkan Tapi saya sibuk SMS -an. Misal begitu ya Akhirnya saya kehilangan waktu Minum kopi Ya Beralih ke SMS Betul Kadang SMS gak mu mutu Halo Apa bagaimana kabarnya Halo juga baik, aku kangen kamu sama. Itu anak anak muda itu. ya kadang umur itu tujuh puluh lima, tujuh puluh pi, tujuh kangen sayang gitu SMS orangmu mutu lo, kalau sama istrinya nggak jadi ma, masalah. Baik baik saja sah, ya kan dan lain seba, sebagainya. Kopinya ah, adem. Ini berarti kan kehilangan waktu ya untuk minum koh. Kopi, betul? Jadi kopinya kalau udah adem rasanya kurang eh enak. Faham? Nah sekarang jenengan punya duit atau enggak punya duit? Punya. Dipakai atau disimpan? Dipakai atau disimpan? Lawang golek duit kok rencana meh disimpan? Saya mau cari duit mau saya tabung untuk masa tua, betul? Saya kasih tahu belum tentu njenengan sampai tua. Pap. Belum tentu sampai tua. Jadi ini mumpung, mumpung masih punya waktu, waktu. ya duitnya dinikmati. Beb, terus kalau saya nek mati bulan depan enggak punya duit bagaimana? Mikira hurung tentu tekan sa sing arep. Belum tentu sampai bulan de depan. Lah kalau tekan bagaimana, Beb? Ya itu urusan belah tidak usah terlampau Dipikir Saya kalau mikir Uang 1,4M Saya tidak akan nyuguhin jenengan susu Betul? Betul atau betul? Lampu tidak akan saya nyalakan Ben peteng Kenapa? Listrik lah Larang, betul? Kalau mikirin 1,4M Saya tidak akan ngasih jenengan Hari Jumat itu makan nasi Kenapa? Beras mahal Betul? Betul tidak? Lah, tapi mikirnya enggak boleh gitu. 1,4 M itu masih bulan Mei Ya kan? Sekarang punya duit Senangkan orang banyak Bisa beli susu Alhamdulillah Bisa beli kopi Alhamdulillah Bisa beli beras Alhamdulillah Bisa minum kopi pakai cangkir begini Alhamdulillah Bisa masang sang lampu sepadang mungkin alhamdulillah nikmati yang ada saat ini dengan penuh rasa terima kasih ya Allah suun gusti maka hidup jadi eh, enak lah terus nanti 15 Mei bagaimana bukan urusanku maksudnya lah Allah yang bilang la in syakartum la aziidannakum walakin kafartum inna adhabi la jadid kalau kalian terima kasih sama aku, pasti aku tambah. Iya, ya Rob punya kopi, demgen orang banyak. Aku tambah. tambahnya apa? Lunas ya Allah. Selesai. Terus sama apa lagi? Dan lain sebagainya. Tidak tidak tidak enak kalau disebutkan di hadapan orang banyak. Hanya Allah yang tahu. Macam-macam pengennya. Oh minta tambahan dari Allah ya? Minta tambah yang banyak. Jangan kalau ditawari sama bos. Gajianmu satu juta setengah. Nih saya kasih bonus. Kamu minta bonusnya apa? Silakan milih. Kira-kira jenengan milihnya apa? Nggak terserah harus milih. Kok pakaiwo pakaiwo kan bodoh ya? Ya bos, bonusnya bebas, bebas. Mobil boleh, boleh mobil bos. Ayo lagi-lagi. Oh masih boleh bos, boleh. Mobilnya lima boleh, boleh mobil lima bos. Kan begitu. Oh judulnya boleh. La awong Allah yang Ati tambahan la lain sekarum la azidana kum pasti kalian akan aku tam tambah makanya dari sekarang jenengan pesan dulu tambahannya apa Ya kan udzuuni astajib lakum kan tambahan itu namanya bo bonus dibonusi sama Allah entak bonus ya Allah minta bonus ini ya Allah minta bonus ini ya Allah minta, minta, minta bonus ini ada orang ngomong begini kok keduniaan men terlampau, duniawi kok minta ganti sama Allah lho orang minta ganti sama Allah itu namanya dunia atau akhirat Cara mikir itu harus benar Kalau minta kepada Allah Itu namanya akhirat Kalau minta ganti kepada manusia Itu namanya kedunyan langgerakus Ya, rakus itu namanya Tapi kalau kepada Allah Itu jadinya ah, akhirat Justru Allah senang kepada hamba yang merengek-rengek Gusti, tambahin itu ya Allah, kurang-kurang Tambahi lagi ya Allah. ya Allah, masih mau ya Allah Masih, masih mau Ini teman-teman saya kopi sama susu, kurang ya Allah Kadang minta es krim ya Allah ini Mau oh, es krim mau, mau? Sekali waktu kita makan es krim bareng setuju? Loh, iya. Oh iya Orang memang ngaji itu yang yang enak eh? Enak Yang penting kan lihat yang baik-baik dulu Dulu Bilih saya lanjutkan Jadi waktu Sama duit mahal mana? Waktu Berarti kalau jangan punya duit jangan buang-buang Kalau punya duit jangan buang-buang lah banyak orang sudah punya duit, waktu masih dibuang Kan rugi Kan rugi Nah itu waktu yang paling mahal Waktu yang paling mahal Ya, waktu paling mahal Waktu Duduk bersama Orang yang mencintai kita Dan kita cintai Waktu duduk Bersama teman Ya kan? Waktu duduk bersama guru Waktu duduk bersamamu murid, waktu duduk bersama Al Qur'an, waktu duduk bersama sholat, sholawat, waktu duduk bersama orang banyak di pengajian, itu semua nilainya mahal lebih dari dunia dan segala isinya. Pertanyaannya, sudahkah itu kita anggap nikmat atau itu cuman? Kalau 1.5 m tu ne, madib, alamul lingih, bae jenengan kau. Cuman duduk sama anda loh bib, yai ostad, duduk sama anda, bandingkan 1.5 m. Ya aku bila 2.5 m, tak paham maksud saya. Jadi kita punya waktu duduk bersama orang soleh, bersama orang tua, itu nilainya luar biasa. Nah kembali. Ke masalah yang tadi saya sebutkan Kalau punya duit Maka jangan disimpan. Mungkin banyak yang gak cocok sama saya gak apa-apa Ini prinsip hidup orang boleh beda be? Beda Punya duit Nikmatilah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Nikmati Pak bu Bisa ngobrol sama kanjeng nabi dekat Itu kira-kira mahal atau murah Mahal kan Ternyata di negara ini harganya murah harganya murah. Paling 20 juta, 23 juta, 25 juta, 27 juta. Kita bisa ngobrol dengan Kanjeng Nabi langsung di Madinah. Murah toh? Murah enggak itu? Murah padahal itu mahalnya luar biasa. Nah, kalau punya duit, pakai yang seperti ini. Paham? Ini bab ini pihak langsung suaranya hilang. Terus kelingan, mas-masan nengomah, ini sepirangki loh. <laughs> bu, sepuruhnya ya bu ya. Dah, kenapa saya ngomong panjang gini dulu ya, untuk mengingatkan, Allah ngasih kita nikmat macam-macam, tapi kita enggak kerosol. Baru saya dikasih, misal, insya Allah, ada orang ledeg, ngasih 1,5 M, itu saya kan jumbul kaget, merasa hutang budi, sampai nanti surga, kan begitu kan bukan hutang budi sampai mati. Hutang budi sampai setelah ma, mati. Kan seperti itu. Hutang budi di bawah ma, mati. Terus saya pikir ini orang kok baik betul. Terima kasih, terima kasih. Baru satu lo kebaikannya. Seandainya orang itu ngasih 1,5 M, saya dapat kebaikan yang luar biasa lah Allah ngasih kita waktu sampai sekarang ini waktu-waktu waktu-waktu napas kita bisa ngobrol bisa duduk bisa makan bisa minum bisa keluar bisa ketemu bisa jalan-jalan bisa ngakak bisa ketawa dan lain sebagainya ini tuh nekmat atau nggak nema ayo jawab dan jenengan ngono ya terima kasih alhamdulillah ini kan nema tapi kita kok yang gladra masih sabat Habib Hidup saya penuh masalah Duh kan Mati ya Sedungan jalan mati Uang Isau uribi ngakak ya isau Kok bilang penuh mah Masalah Ini penyakit dari setan Suruh ngomong gitu Ngomong oh, hidupmu penuh mah Masalah Itu kufur nekmat Orang bilang hidup penuh masalah Itu kufur nekmat Masa hidupmu penuh masalah Nyatanya matamu sehat Itu penuh nekmat kok Isau nonton macam-macam Saling kamu bisa mendengar lagu yo Melu kru ngundang dud melu ngubah gitu. Enggak Hidup penuh. Ma, ma. Masalah. Bukan hidup penuh masalah. Yang jadi masalah. Masalah itu kamu anggap. Sesuatu yang gede. Sengbo ileng. Masalah masalah masalah masalah masalah masalah masalah. Jadi uretmu koyo nemong ma. Salah jadi hidupmu sepertinya. Cuman ma. Salah. Padahal hidupmu penuh dengan nek. Nek ma. Betul ya. Kok betul ya. Ini, sepuluh dengan kata ya Saya sering dapat SMS, Whatsapp Ya, maklum Orang kan sambat, kenapa hidup saya penuh masalah Kadang ngomongnya begini Kalau orangnya hadir Dengarkan dengan baik nasihat saya ini Ini saya cetokkan sekalian, bukan niat ngenyek Bukan, tapi untuk nyingkirkan setan Yang ada dalam hati gitu kan? Semakin saya belajar Agama Habib Semakin saya rajin ibadah, kenapa Masalah saya semakin banyak Dulu saya waktu gila, gendeng, edan Saya waktu maksiat Itu hidup saya enak Sekarang saya toat Kok jadi banyak masalah, kenapa? Kacau ini Setan berhasil masuk ke dalam pikiran Dalam hati itu ya Orang kalau bisa toat Itu namanya dalam nikmat, Bukan dalam masalah kalau orang bermaksiat itu namanya dalam masalah. Bukan dalam ne nekmat. Jadi jenengan semakin toat berarti semakin nekmat. Kok ada masalah, Bib? Masalahnya apa? Dicaci maki orang, emangnya masalah. Saya nanya. Dicaci maki orang, itu emangnya masalah? Hah? Masalah? Oh, terserah toh, orang mau mencaci, ya boleh. Mau lidah-lidahnya. Betul kan? Oh, kalau cara jawa lebih, ya lebih gitu kan ya. Orang Jawa kalau pas ngomong kasar gitu, lidah ya lidahnya, bibir ya bibirnya. Dia mau mencaci, mau maki ya urusannya dia. Ngapain kamu terpengaruh kan? Telinga-tinggal kamu salah baru ngagi. Lu yang salah siapa ini sekarang? Yang salah yang mencaci atau yang mendengarkan? Yang mendengarkan sudah mendengarkan itu salah, masih mendengarkan pakai hati lagi. Pakai apa? Ah? Hati. Ya, ini lobi yang jadi masalah itu yang mencaci maki itu orang terdekat saya sendiri. Siapa? Istri saya. Ya tambah alhamdulillah. Loh kenapa? Kalau istri mencaci maki kamu, dengarkan dengan baik. Pangkatmu naik karena kamu sabar menerima cacian dan makian istri. Wah, wow, enak toh ya. Jadi tidak perlu naikkan pangkat, Tidak perlu jauh-jauh pergi kemana mana-mana, cukup di rumah pangkat naik terus. Ya pangkat naik. Terus lu pip kan gak enak kiai gak enak dicaci maki tidak tidak enak nah, karena telinga kita salah cara mendengarnya jadinya gak enak ya karena salah mendengarnya jadinya tidak enak contoh ya contoh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah didengar enak tidak enak soalnya dengan jangan dengar itu langsung tahliil Kalimat yang dicintai Allah ganjarannya akeh kan begitu? Ya, coba golongan yang lain. La ilaha illallah. Wah, ha, banter-banter. pantar. Enak atau enggak enak jadinya itu? Buat yang dengar tadi enak atau enggak enak? Tidak eh, tidak enak. Kenapa enggak enak? Karena dia tidak suka sama kalimat ta lil atau tidak suka sama ta lilan. Ta lil keras keras enggak suka? Ta lilan enggak? suka maka didengar walaupun pakai koreknya itu Syekh Ali Maksum yang suaranya merdu enak tetap di telinganya jadinya tidak enak betul ya Loh, Beb, tapi kalau dicaci maki itu kan nyoto enggak enak yang bilang siapa seandainya jenengan tahu pahala yang diperoleh orang yang dicaci maki dan dia bisa tidak masukkan ke dalam hati ya Makan jenengan akan minta sepanjang hidupku. Tolong caci maki aku. Benar? Di caci maki tu panen ganjaran. Karena dulu kan jengla besar sam juga di caci maki, kan keren. Kamu mirip siapa? Mirip Nabi Muhammad. Di mana caci makinya? Aku di caci maki mirip Nabi loh. Aku digila-gilakan Nabi juga. Aku di macam-macam Nabi juga. Lalu terus jadi masalah dimana? di mana di caci maki orang? masalah ya tidak masalah kales ya kales itu bahasa galonak sekarang itu kales gitu ya saya dapat bbm gitu apa namanya uh, nyantai kales apa kales itu apa gitu ternyata kales dia bu kales kales apa itu apa mbak kales oh ibu ibu apa kales ternyata yang paham ibu ibu saya kira mbak mbak ibu ibu ngerti kales gitu ya kali gitu ya, kelos itu kali. Ya, itu bahasa mana lagi itu? Ternyata saya udah tua gitu ya. Umur segini enggak mudeng kelos atau apa itu ya? Tidak, tidak paham. Dicaci maki itu tidak jadi ma masalah. Orang Islam itu orang yang siap dicaci maki oleh siapapun. Ya. Kemudian dijauhi. Dijauhi orang enak enggak? Enak. Tambah nggak ada yang ngeruoti, betul kan? Dijauhin itu enak, tidak ada yang buat ru, ruwet. Coba kalau jangan didatangi orang terus, mesti ruwet. Bingung toh? Coba bapak ibu mau keluar ada tamu, tamu keluar baru mau keluar ada tamu, baru jangan mau keluar ada tamu, mau keluar ada tamu, mau keluar ada tamu. Siap hidup seperti itu? Tidak. Nah, lebih baik mana didatangi tamu atau dijauhi orang? <tuh> <tuh> ya ternyata dijauhi itu eh enak. Ngurangi ghibah, enggak ngerasani, betul kan? Enggak ngerasani, enggak ngelek-ngelek oh, orang. Kurang temennya ya. Teman yang dekat itu ku kurang karena teman itu tidak layak jadi teman. Makanya dikurangi sama Ini enggak layak, biar minggir. Ini enggak layak, biar minggir. Dah biasanya orang sudah dicaci, dimaki, dijauhi orang datangnya pergi pada kiai, pergi ke ustadz, pergi ke habib sehingga berteman dengan kiai, dengan ustadz, dengan habib maka bersyukurlah alhamdulillah berkat dijauhi orang aku didekatkan pada para ulama. Lu enak atau enggak enak? Dikatakan oleh para uli awal solehin jika Allah ingin berhubungan dengan hambanya. Ui, Gini loh, Pak, Bu Orang itu kalau pengen ngobrol Ngobrol berdua Pengen ngobrol berdua Tapi yang mau diajak ngobrol kok masih ngobrol Sama orang banyak, caranya bagaimana? Saya pengen ngobrol berdua Dengan Mas Teguh, misalnya ini Mas Teguh dari Ambarawa Tapi masih ada orang banyak Caranya bagaimana? Saya panggil toh, Mas Teguh Yuk, ke dalam, kan begitu toh nah Berarti, Mas Teguh meninggalkan siapa? Meninggalkan teman-temannya. Atau saya balik. Kawan-kawan, saya ingin ngobrol berdua dengan Mas Teguh. Silahkan kalian pulang duluan. Betul gitu kan? ya Jenengan yang disuruh menying menyingkir Mas Teguh yang di, dipanggil. Betul. Nah, para ulama mengatakan, jika Allah ingin berhubungan dekat dengan seseorang, artinya orang itu didekatkan kepada Allah Ta'ala, maka syarat nomor satu adalah, dibuat hatinya tidak nyaman bergaul dengan siapapun sampai nyamannya cuma bergaul dengan Allah, nyamannya dalam dikir nyamannya dalam doa nyamannya dalam kiraatul Quran nyamannya dalam istighfar nyamannya dalam solawat itu yang pertama kali dilakukan Allah dalam hatinya Makanya kalau kita terus dijauhi orang, dimusuhi, dicaci, dimaki, pertanda kita lagi ditarik untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Berarti ini nikmat atau petaka? Nikmat. Masih ngelo. Kok diam semua kenapa? Nah, itu. Sudah mulai kita mentertawakan diri kita sendiri. Berarti alhamdulillah Allah ini ngasih kita nikmat yang luar biasa Udah dari waktu itu aja Udah dari kenikmatan yang luar luar biasa Nah tugas kita kan tinggal syukur Alhamdulillah Dan itu harus sering Harus sering Makanya habis sholat dipaksa kita Di, Diajari kancing Nabi Habis sholat Ucapkan Alhamdulillah 33 kali Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Dipaksa Habis makan Ucapkan Alhamdulillah Habis minum, ucapkan Alhamdulillah. Bangun tidur, ucapkan Alhamdulillah. Keluar dari kamar kecil, toilet. Ucapkan Alhamdulillah. Selamat, ucapkan Alhamdulillah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dilatih lisan dan hati kita untuk mengucap Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan. Lihat jam dulu, sudah jam berapa. Ya, tenang, masih ada setengah jam baru 40 menit saya bicara. Ya baru 40 menit. Saya sekarang mau ngajak njenengan semua coba jawab jujur, jujur ya. Jujur. Kita sudah merasa bisa merasakan terima kasih sama Allah belum? Jujur. Belum ya? Belum. Padahal hadiahnya Allah buat kita ini banyak atau over? Over kan berlimpah-limpah toh? tapi kita enggak bisa merasakan terima kasih. Iya. Betul. Ya. Tapi kalau ada orang ngasih hadiah pada kita, misal Bapak Ibu kerja di sebuah perusahaan. Tiba-tiba gaji yang tadinya 3 juta dinaikkan jadi 20 juta. Ibu sama atasan terima kasih enggak? Ya, kemudian dikasih bonusnya tiap bulan, ya, dikasih plus bonus tiap bulan 20 juta. Jadi total gaji 40 juta kira-kira ibu ketemu atasan tadi gimana? Bapak ketemu atasan tadi gimana? Dicari di mana atasannya? Saya mau mau sowan, mau terima kasih sama dia. Gitu kan? Di mana-mana orang ini disebut, wah itu bos saya, bu. Hebat. Betul ya? Betul. Nah, sekarang kita dikasih Allah macam-macam, sudah bisa ngerasakan begitu belum? Belum nah terus kita udah nyebut sama orang-orang belum? Allah tuh ya baiknya, luar biasa. Allah tuh Wah, Allah tuh kalau sama saya perhatian banget loh. Allah itu udah begitu? Belum. Yang ada sebaliknya piye ya gusti Allah ya tunggu kok Yurakabul kabul ya. Betul? Ya kan? Yang ada menggelokan Allah gitu. Bayangkan kalau bos yang tadi ngasih 40 juta, kemudian karyawan ini mengeluhkan bos tadi kira-kira bosnya jengkel enggak? Jengkel enggak? Jengkelnya luar biasa. Makanya Allah tuh ngamuk tapi dimpet. La insakartum la azidannakum. Bila ingkar tum. Itu kok dilanjutkan sama Allah, wes remuk kabeh iki menungso. Ya kan? Wala ingkar tum dilanjutkan sama dengan Lain syakartum, hancur semua. Rahim syakartum, rahzi dan Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Walau ingkar Jika kalian kufur, untung enggak sama. Kalau sama, udah tahu, saya enggak ada, bapak ibu enggak ada, finish kita. Dari dulu dulu dah finish. Jika kalian kufur, kalau disamakan dengan sebelumnya, pasti akan aku seksa. Udah terseksa semua. Untungnya Allah itu sobur, maha sabar menahan amarahnya kepada manusia dan jin yang tidak berterima kasih pada Allah. Walla'inkahfartum jika kalian kufur. Iling-ilingan way. Ingat-ingat saja, ingat-ingat. Iling-ilingono. Ingat-ingat. Kamu ingat-ingat. Aku punya siksa yang pedih. Ingat-ingat. Jadi disuruh ingat-ingat dulu. Dikasih kesempatan sadar. Ya kita kini saja enggak kerosot. Kerosot belum kan belum nate krasa to? Masih piye ya? Kok yureso ya? Kenapa ya? Lah itulah indikasi kalau hati kita ini hati yang sebetulnya masih jauh dari kata-kata bersih. Kadang kita rumongso sudah bersih, rumongso sudah lembut, rumongso sudah apa? baik. Lha padahal lihat nikmatnya Allah begitu, suru terima kasih aja kok enggak bisa ngerasakan. Berarti ya kita masih hatinya kotor. Nah, kesadaran punya hati kotor ini penting biar kita bisa jadi semakin ber bersih. Kalau enggak sadar hatinya kotor, sadarnya kok hati ini resik, nah itu tidak akan pernah ber bersih. Jelas? Ya. Alhamdulillah alhamdu lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, orang yang sudah punya ilmu alhamdulillah ini hidupnya enak atau enggak enak? Kenapa kok enak? syukur. Nah, kenapa dengan syukur kok dia bisa enak? Karena kalau orang mau betul-betul syukur, tidak akan sempat mikir yang gak enak. Orang betul-betul mau syukur, tidak akan sempat mikir yang tidak enak, tidak sempat. Sepuroningan kata ya, sepuroningan kata. Saya mau ngasih contoh tapi agak jorok dikit ya, jorok dikit. Misal bapak ibu kita, kita semua di sugui makan. Di depan ini digelar, ya digelar kain. Kalau bahasa dulu soprah gitu kan, digelar kain. Di situ ada sate, ada gulai, ada tongseng. Ada iga panggang, ada daging bakar. Ya, ada kuah semur, ada gurame, ada kakap. Wah, ada segala makanan ada. Segala makanan ada Kira-kira ini enak atau sebetulnya Enak kan? Enak Terus di pojok sana ada toilet Di pojok sana ada toilet Ada toilet Kemudian dia bayangkan kotoran yang di toilet Yang duduk nih lihat makanan bayangkan kotoran kuning di toilet dibayangkan di kepalanya Saya mau nanya ini orang bodoh atau buah blok gitu ya sepuroni saya ngomong tadi kan saya mau ngasih contoh agak jojorok kalau tidak begini nggak nggak masuk jadi di pojok sana ada toilet ada toilet dengan kawan-kawannya tentunya kan ya toilet itu walaupun sebersiapapun kan di dalamnya kok kotoran di depannya ada makanan yang macam-macam lah kok dia yang dipikir cuman kotoran satu yang ada di toilet dipikir ini yang di depan yang enak-enak -enak ini cuma dijelok nggak bisa masuk dalam hatinya ini orang bodoh atau orang pandai bodoh Masa gara-gara mikir satu yang jauh, semua nikmat yang di depan mata kok jadi tidak terasa. Betul? Nah, nah itu loh yang sering membuat kita jadi tidak bisa hidup enak, tidak bisa syukur. Hal-hal yang tidak perlu dipikir, hal-hal kecil yang menjadi kembangnya hidup dipikir mati-matian. Para suami, boleh saya nasihati di omeli istri itu enak atau enggak enak? Ibu jangan jawab. Usah nanya suami, kok ibu ini. Eh, para suami yang belum belum punya istri enggak usah mikir. Mas Adlan jangan mikir dulu ya. <laughs> belum punya istri. Nanti kalau sudah punya istri akan merasakan tuh diomeli itu. Itu perjalanan hidup kan mesti. wanita enggak ngomel ada, Bu. Bu Wanita punya suami sepanjang jadi istri enggak pernah ngomel. Ada ada Sayyidatuna Khadijah itu tidak pernah ngomel. Kalau jenengan. istiqomah katanya. Ya. Kalau ini ibu-ibu nih banyak istiqomah ngomel. Kalau enggak ngomel tambah bingung gitu ya. Sampai ada suami itu yang ngomong gini, "Dungaren ya. Tumben kok istri saya enggak ngomel hari ini ya?" Saking seringnya istrinya ngomel. Bapak saya mau nanya, diomel istrinya enak atau enggak enak? <laughs> ini, ini ini sudah sudah punya ilmu alhamdulillah, ini repot ini. Yang umumlah, orang umum, orang umum. Ini ini sudah murid saya nih punya ilmu alhamdulillah. Orang umum, orang umum diomel istrinya, enak atau enggak enak? Enggak enak. Enggak enak toh? Jadi kalau ketemu orang yang diomongkan apa? Bujiku. Ya kan? Istri saya ni, istri saya, istri saya, istri saya. Kalau itu tidak segera diperbaiki cara cara mikirnya, cara hidupnya, ya nanti sampai akhir akhir hidup sumpek terus punya istri yang satu itu. Paham? Punya istri yang satu itu jenengan akan sum sumpek, karena dibayangannya tukang ngomel. Ya, tukang ngomel titik-titik ngomel gitu kan, maka harus dirubah cara pikirnya. Cara pikirnya harus di dirubah. Lawang ngomel itu kan cuma salah satu perilakunya. Tahu betul lo? Ngomel, bener nggak? Coba lihat perilaku perilaku yang lain. Misal ya, buatkan susu untuk anak, memberikan asi untuk anak, mencucikan pakaian anak, memandikan anak menjaga anak, membersihkan rumah. Saya mau tanya, ini perilakunya banyak atau sedikit nih? Banyak. Nah kalau ada suami cuma ingat-ingat ngomelnya, kemudian melupakan yang banyak. Ini termasuk suami yang bodoh atau yang pandai? Ibu-ibu yang jawab bu, semangat ini, bu. Bodoh atau pandai bu? Terima kasih ibu-ibu. Ternyata di sini banyak orang bodoh kita-kita ini lho Pak kadang jadi bodoh gitu kan Loh ini mewakili pria-pria yang lain kan bisnis ndak insyaallah ya tidak berbeda maksudnya ya gitu kadang kita ter terpaku pada satu hal yang tidak eh nah kan salah kan sah? salah iya memang deki sing ngomelan memang itu istri saya tuh yang ngomelan ya itu sudah wataknya misal orang ngomong begitu ya topi alhamdulillah anakku songo teko deki Alhamdulillah itu, walaupun ngomel gitu ternyata rajin melahirkan itu. InsyaAllah, coba istri orang lain tuh. kelihatannya istrinya diem, gak pernah ngomel. Baru di anaknya dua diajak nambah satu, moh. Nanti singlana maksa-maksa, ayo to bu, ayo to bu, moh. Ayo to bu, moh. Padahal istrinya gak pernah ngomel. Lihat ya kan, gak pernah ngomel. Tidak pernah ngomel. Tapi di, diajak punya anak, tidak. mau. Yang satu ini ngomel. Rajin, istiqomah. Tadi ya. Istiqomah, ngomelnya. Tapi subhanallah, begitu bu, anak kita nambah ya, ayo pak. Anak kita nambah ya, siap. Loh kenapa kok siap? Kan kata Nabi, tanah kau tak seturu, menikahlah, jadilah yang banyak, Karena aku akan membanggakan kalian, kelak di hari kiamat, kita biar jadi umat Nabi yang kelak dibanggakan sana, ba. pinter anak muakeh atau umatku, biar begitu ya pak ya, Iya siap. Masya Allah, ini istimewan istri seperti ini. Kira-kira ibu sanggup punya anak sembilan? Lho, tuh Pak, enggak sanggup. Jadi kalau ada istri kok punya anak banyak mau ngomel rodho akeh tidak jadi masalah. Itu agak tu Ibu. -ibu. Jadi, cara mikirnya harus di dirubah. Jangan lihat yang enggak enak tok, yang enak-enak harus dilihat. Lho yang enak banyak lho. Ini ada tongsong, lho ini ada sa ada sate, lho ada macam-macam. Lho kok sing disawang sing ora penak tok kan bodho toh ya? Betul. Contoh nih, contoh nih bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini loh. Enggak usah jauh-jauh. Saya mau nanya, kira-kira itu pring-pring itu indah atau enggak indah? Jujur mawon. Ya enggak indah toh? Enggak indah. Ini lihat nih bangunan belum jadi, tidakin, tidak indah. Betul kan? Yang belum indah di sini banyak, tapi karena jenengan lihat saya yang indah, terhapus semua itu. <laughs> yeah. Betul enggak betul? Karena jenengan lihat saya, ini saya senang gitu loh, jenengan lihat saya, jenengan lupa terhadap hal-hal yang belum indah ini. Betul kan? Benar, gara-gara lihat, lihat saya, padahal cuma satu tok loh, cuma lihat saya tok loh. Belum lihat yang yang macam-macam. Lah -macam. kita ini berumah tangga, kadang suami begini, kadang istri begitu, lihat saja kelebihannya. Nggak usah lihat kekurangannya, karena kekurangannya dikit, lebihnya Pak, banyak. Begitu loh Bapak Oh. Enggak bilang terima kasih sama saya. Sudah <laughs> tak bilang mati-matian kok enggak terima kasih. Ya. Kemudian sebaliknya ibu-ibu. Kalau punya suami kok keluyuran. Enggak pernah di rumah, ya. Ibu jangan ngeluh. Suami saya itu enggak pernah di rumah. Maunya pergi saja, maunya pergi saja. Itu nyindir saya, Bu. Ibu kalau umum begitu nyindir saya. Saya itu ya hampir tidak pernah di rumah. Saya keluyuran ke mana? Mana. Menemui teman-teman saya di desa-desa. Betul kan? Desa sana, desa sini, di luar kota. Bahkan sampai di luar nah, negeri. Menemui teman-teman saya. dulur ya bukan. Tapi dulurnya lebih hebat. Minal muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Pertalian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Jadi ibu kalau punya... Suami kok keluyuran, asal keluyurannya baik, ya alhamdulillah. Kenapa? Berarti bukan pengangguran, berarti bukan pengangguran, alhamdulillah. Walaupun janee orang nganggur, kan enggak ketauan nganggurnya, kegiatan aktif terus aktif, gara alhamdulillah. Kalau udah suami di rumah, duit enggak punya, tengok-tengok rokok, enggak mandek itu bahaya. Nah, kerjaan gak punya, tapi kok rokok gak mandek Berarti utang nambah terus Ya berarti utang nambah Terus, ya itu paru-paru Sebentar lagi keropos, jantungnya akan Mengalami ma, masalah Sebentar lagi masuk rumah sakit, kena serangan jantung Paru-paru, bolong, ibu gak punya duit Itu masalah tuh Ada yang seperti itu? Sebentar, ini kasusnya kalau suami Keluyuran, sabar ya Nah Sebaliknya kalau suami tak keluyuran, suami nganggur, suami ngang, nganggur di rumah rokok saja. Kita kan tak enak tu itu? Tak enak. Bu Juni ngomong rokok, tak. Tak mau kerja, tak mau cari duit, tak mau, tak mau, tak mau. Iling-iling bu, alhamdulillah, sama Allah lagi dikasih kedekatan dengan suami. Lagi dikasih kedekatan dengan suami. Wong Leo Arab ketemu Bu Juni, Wangil. Ponggoku kae lho, meh ketemu bojone ketemune meh turu Mau ketemu suaminya ketemunya kalau mau tidur saja suaminya sibuk kerja ke mana? Mana? Oh, Mbahakan itu, Te, konco sugih pol. Suaminya itu pengusaha, eksportir, tapi tidak pernah di rumah, di luar negeri terus bojone mong dadi batur ngenteni ning omah masak ki. Mending aku nganggo nganggur, -nganggur kangguh. Ya Bu ya. Jangan mikir negatif. Kangguh maksudnya ngelayani swa, suami. Terosok punya bu. Buju. Ada yang dilayani. Kan begitu. Jadi alhamdulillah. Kalau ternyata suaminya tugas di luar kota. Saya itu punya suami. Tapi seperti tidak punya suami. Suami saya hampir tidak ada di rumah. Di rumah itu paling dua minggu sekal, sekali. Paling itu juga hari libur. Sabtu dan Ming, Minggu. Terus pergi lagi, tidak seperti orang lain Ini rumah tangga yang seperti ini Bukan sebuah rumah tangga Ibu jangan ngomong seperti itu Jangan ngomong seperti itu Justru Alhamdulillah Kalau suami itu tugas di luar kota Berarti ada yang dikerjakan Dan Alhamdulillah suami itu juga bu pulang Dan pulangnya mungkin dua minggu sekali Alhamdulillah Berarti tugas ibu banyak berkurang Betul tidak? Betul tidak bu? Nah, kalau mikir yang enak-enak itu tadi, maka yang enggak enak tidak akan kelihatan. Paham toh? Tidak akan kelihatan. Contohlah, contoh. Boleh ngasih contoh lagi? Biar kita pulang betul-betul bisa alhamdulillah syukur itu loh. Ya, yang datang ke sini punya masalah, moga-moga enggak -moga mikir masalahnya. Sudah masalah itu jangan dipikir. Kenapa? Gara Gerah mumet? Ya masalah dipikir itu nggak menyelesaikan masalah, garaimu, Muhammad. Masalah itu ya diselesaikan. Jangan dipikirin, nggak usah. Selesaikan. Selesaikan caranya bagaimana? Ya, musawarahlah sama orang. Kan selesaikan masalah. Petunjuknya orang yang lebih baik, lebih pintar, lebih pengalaman diikuti. Selesaikan masalah. Bukan dipikir, tok. Paham maksud saya? Pernah lihat sepak bola? Bolanya berapa? yang royo orang berapa? Lebih 22 plus wasit tengah 1 berarti 23 terus wasit yang di pinggir berapa itu? 2 berarti 20 5 terus penontonnya berapa? Coba lihat. Seluruh dunia itu yang dilihat bukan orang yang nendang, yang dilihat bolanya. Ini bolanya mau kemana? Ini bolanya mau ke mana? Bolanya mau ke ke Betul? Betul? Iya. Itu orang gara-gara asyik lihat bola yang jauh, tak bisa dipegang. Padahal ya yang nonton tak dapat untung apa-apa. Gara-gara asyik sama bola, itu sampai makan perut lapar itu lupa, kok. betul tak? Perut lapar lu lupa. Yang lebih hebat, punya utang bisa lupa gara-gara sepak bola. Pernah begitu? Oh sering tu. Gara-gara sepak bola. Gara-gara asyik dengan satu hal. Maka yang nggak enak nggak enak itu bisa tersingkirkan. Pertanyaan saya dari mulai melek mata sampai nutup mata lagi, yang sebetulnya buat kita asik itu banyak atau sedikit? Banyak. lah kenapa kita tidak mau asik dengan asik-asik itu? Justru kita ngambil yang nggak asik. Kalau jangan belajar sama saya ikuti toriko saya. Toriko asyikiyah <laughs> Jadi maksudnya toriko yang enak-enak gitu ya. ya. Yang enak-enak harus diamal. Amalkan selama halal Selama diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala Amalkan tolong apa enak kok Duduk ya enak Ngaji yo, ya apa enak Mau tidur ya enak Orang itu kalau sudah semua dibuat enak Tidur dimanapun jadinya eh Enak Saya di Surabaya Disediakan kamar full AC Mas Edwin ikut kan Tanya Mas Edwin. Saya tidurnya di kamar full AC yang kasurnya empuk, atau saya tidurnya di luar justru pakai tanpa tanpa kasur di luar tanpa kasur. Saya AC-nya pilih AC apa? AC alam. Pilih tak buka pintu tidur di di alas biasa atau selimut begitu saja tidur di situ lebih nikmat buat saya daripada tidur di dalam pakai AC. Kenapa? Kademen. Ah, paham enggak? Jadi enak itu bukan masalah ada asalnya. Walaupun AC itu buat nikmat nek kasur empuk, buat nikmat. Nikmat kan tempatnya di di sini. Jadi saya nyamankan diri saya, oh di sini enak ya lah nang kene sepenak. Di sini eh, enak. Lah, itu yang akan buat kita itu hidup enak, di manapun jadi enak. Jangan pernah praktek tidur di pinggir jalan. Belum. Belum. Saya sudah Praktek dulu walaupun cuma 5 menit, enggak usah lama-lama. Saya coba merasakan. Jadi turunnya pinggir di dalam itu enak apa ya. Oh ternyata iya. Enak kok. Tidak jadi masalah. Kenapa? Judulnya turu, Bisa tidur. Bisa tidur itu dimanapun ya enak. Yang enggak enak itu kalau tidak bisa, tidur. Saya heran orang sudah bisa tidur kok gersuloh terus. Kasur kok kayak gini. Dipan kok kayak gini. Selimut kok kayak gini. Duk! ni jengkel saya itu dah mewakili malaikat yang jengkel-jengkel ya. -jengkel. Lah yang tidur di pinggir jalan aja senang bisa tidur. Kamu tidur punya kasur, punya tempat, gitu kok masih sambatnya, ngeluhnya luar biasa. Mestinya kamu itu ngeluh kalau tidak bisa tidur itu rodok pantas. Saya ini sudah 10 hari kok enggak bisa tidur ini gimana ya? Nah, itu tuh pantas ngeluh. Coba kira-kira njenengan -kira, mboten saget tilem sedasa dinten mecicil mboten niku. <laughs> Ya dimerem-meremkan tetap pelek gitu kan? Parah kan? Parah. Makanya kalau kita bisa tidur ya ucapannya, alhamdulillah, enak, bisa makan, itu enak. Tapi makannya berasnya watos, kan? Jiso to io, yo enak. Yang repot kalau nggak bisa ma, makan, coba ibu-ibu, ibu-ibu kan pernah tepuk mengalami tidak bisa makan? Pernah kan bu? Waktu ngidam betul kan? Baru mau makan, wae. Mau makan. Mau makan? Itu enak atau tersiksa? Begitu Ibu bisa makan ngucap apa? Ya nah, kenapa alhamdulillah pas waktu itu kok kemarin-kemarin tadi kok enggak? Lali. Apakah perlu diingatkan kembali? Pak paham maksud saya? Jadi kalau kita bisa makan itu alhamdu. Yang yang masalah kalau enggak bisa mah, makan. Bukan gak punya makanan loh. Gak punya makanan tuh masih bisa cari makanan. Tidak bisa makan. Betul? Ayo. Punya motor jelek. Welek. Dinaik. <tell> <tell> <tell> <tell> <tell> Mokok jalan lagi. Mokok jalan lagi. Itu kira-kira nekmat atau gak nekmat? Nekmat. Lagi timbang melaku stikel. Coba jalan kaki. Capek atau enggak capek? Ya judulnya punya motor tuh ya enak daripada yang enggak punya motor. Betul enggak? Iya. Lah yang enggak betul yang mana? Nah, kalau sampai saya ngomong enggak betul kan diprotes orang banyak. Yang ngomongannya harus boh. betul. Kenapa saya ulangi ini? Karena memang alhamdulillah ini ilmu hidup yang paling tinggi. Ilmu hidup yang paling tinggi. Yang ada kaitannya dengan makom ridho Makom paling tinggi itu makom ridho ridho itu artinya puas ya Allah. Aku puas itu ridho Bayangkan no, lho ya. Digibuki kok ngomong aku puas ya Allah. Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke api kok ridho Aku puas ya Allah puas. No problem. Tidak jadi masalah. Aku puas. Senang aku senang ya Allah. Jenengan sakit gak kan? Bukan usaha gak baru silah, silah ngel apa ngeluh ya kepala pusing dikit sambatnya luar biasa jadi kita ini makom ridho itu masih jauh sekali lah belajarnya dengan syukur dulu makom syukur syukur syukur syukur syukur nanti nyampe ridho insya Allah makanya kan orang kalau meninggal itu yang yang selamat yang dipanggil Ya ayyatuha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Yang dipanggil tuh, eh balik-balik ngadep Allah, Tuhanmu lo ya, radhiya. Puas dan kamu akan diberi sesuatu yang buat kamu puas. Kamu diberi ya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya betul-betul hidup. Alhamdulillah, waktunya kurang 9 menit. Ah, lekok kenapa? Kan sudah malam Ya Jadi Yang saya sampaikan ini Kintan-kintan jenengan Nah kerosol atau gak kerosol sekarang Sekarang udah mulai bisa ngerasakan ya Bisa ngerasakan Janeki sehingga aku mumet kiopo gitu ya Sebetulnya buat saya pusing apa ya Sebetulnya masalahnya di mana? Ternyata masalah itu tidak ada Karena semua masalah itu kan di luar kita Betul kan Berarti yang bermasalah kitanya. Coba di musuh orang luar. dicaci maki orang di luar kita. Betul kan? Terlibat hutang piutang Itu juga di luar. Apapun masalah, di luar. Nah yang di luar ini kok jadi buat kita bermasalah. Berarti yang bermasalah sesuatu di dalam diri kita. Kitanya yang bermasalah. Ya kitanya harus didandami. Macaran dan daninya bagaimana? Ya marilah Hiduplah sehari bersama Rasul Wah ini promosi iklan Hiduplah sehari bersama Rasul Kalau kita sudah mertamu sehari Hidup bersama Rasulullah SAW Maka akan merubah hidup kita sepanjang masa Oh hidup itu begitu ternyata Ya insyaAllah kita akan buat bedah buku Kira-kira jenangan siap hadir di bedah bukunya Siap beli bukunya? Ya. Si Dik yang ngomong siap Berarti iklannya belum berhasil nih ya. Coba nanya sekali lagi Siap hadir bedah bukunya? Ya. Siap beli bukunya? Ya. Sekarang saya mau nanya Misal ada film kehidupan Nabi Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi Film seperti itu Jenengan mau nonton? No. Filmnya mau dijual jenengan mau beli? No. Nah buku ini persis seperti itu serius, buku ini persis seperti itu jadi buku ini kalau dibaca kita seperti insyaallah ya seperti nonton kanjeng Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi indah sekali Bukan, bukannya saya promosi tapi memang saya nyemangati ini bagian dari dakwah ya. bagian dari dakwah kalau semakin orang, semakin banyak orang yang memiliki buku ini semakin banyak orang yang membaca maka akan semakin banyak orang mengenal Nabi Muhammad itu yang saya inginkan ya itu yang saya inginkan sebagai penutup Eklan tiki tentang buku ini, karena Insya Allah dua minggu lagi kita akan buat bedah buku. Hari nih menyusul ya, saya umumkan. Tempatnya di Rawdoh saja, enggak usah jauh, jauh, cukup di Rawdoh. Nanti kalau Rawdoh enggak cukup, baru saya mau cari tempat yang lain, ya. Kalau Rawdoh kehabip, kitoranya enggak cukup, dip, cari tempat yang lain. Baru cari tempat yang lain. Begini, motor vario techno Februari tertanggal 27 tahun 2015 Kira-kira kalau kita pakai enak atau enggak enak? Enak ya? Enak. Belum tentu. Gitu kan? Sebentar sabar. Sate super empuk Sepuluh tusuk Daging campur ati Yang makan giginya utuh Yang makan giginya utuh Enak atau enggak enak? Belum tentu Belum ten? tentu Giginya sehat, enggak sakit pakai <tuknya> normal sehat Kenapa saya katakan belum tentu? Begini Semua itu tergantung caranya lah Lawang motor Vario Techno 2015, 27 Februari, di tangan, naik. Tapi caranya enggak ngerti. Ya, caranya enggak ngerti. Mestinya kan nyetater sambil di rem lah ini enggak dirim stater. Kok mati, yuk? Kiki motor ranyar, kok mati, yuk? Kiki pie. Akhirnya pegel, ah. Artinya dikira bensin habis, dituntun ke pom bensin. Buka kuncinya juga, tidak, B. Bi bisa, karena enggak tahu caranya. Itu jadinya enak atau tersik, tersiksa? Tersiksa. Kemudian ternyata udah ngerti cara nyalakan. Oh, direm. Tuh. Direm. Dan, ya kan ya? Nyala. Tapi ternyata dia gak bisa naik motor. Me. Metik digas. Wabes. Direm. Gah, gas lagi. Woo. Rem lagi. Saya mau nanya. Enak atau malah petaka? Malah petaka. Gara-gara apa? Caranya. Salah. Caranya Salah Sate hati plus sate daging Empuk 10 tusuk Dilek Makannya dilek Lep. Saya mau nanya Enak atau keseretan Kenapa kok keseretan Kan sate enak Caranya salah mestinya sate ditelan atau di, dilek tuh ditelan mohon maaf yang di luar kota dilek itu ditelan saya suka lupa ya nih banyak yang dengar kadang nggak tahu bahasa jawa dilek niku eh dilek itu ditelan nah, bayangkan sate sepur tusuk tidak dikunyah tapi ditelan leb leb leb begitu keserutan enggak yuk keserutan sate itu enaknya kalau dikunyah ketika dikunyah rasa dagingnya itu bisa terasa jadi kalau kita waktu makan daging Harus pakai ilmunya macan sama singa Dikemah-kemah Itu baru nekmat Karena Yang makan daging betul itu singa sama mama, macan Itu pemakan daging Kambing itu yang makan itu Asalnya kan singa sama mama, macan Serigala itu memang gitu Jadi waktu makan daging Kata Rasulullah SAW Makanlah dengan semangat Harus begitu ada semangatnya Makan daging kalau tidak semangat Ora enak. Lu makan daging itu ada ilmunya, ada sunahnya gimana? Harus dengan dengan semangat makannya. Itu nanti baru kerasae eh? enak. Berarti sesuatu yang enak akan jadi tidak enak kalau caranya salah. Betul? Oke. Hidup ini sebetulnya enak atau enggak enak hidup? Enak toh? semua dikasih wong oh, namanya alam ini indahnya luar biasa. Lah selama ini hidup kita jadi enak atau enggak enak? Jujur saja. Ini, ini, ini makso enak ini kan Seri kali kan kalau tidak enak Kok enggak enak ya, kok ini, kok itu, dan lain seba, Sebagainya, kenapa? Karena Cara hidup kita Salah Cara hidup kita Salah, kembalikan cara hidupnya Yang benar Dan cara hidup yang benar cuma cara hidupnya Nabi Muhammad SAW Cara hidupnya siapapun wong pinter atau gondi Orang pintar-sepintar apapun, gelarnya setinggi apapun, ilmunya sehebat apapun, kalau tidak sama dengan cara hidup Nabi Muhammad SAW, cara hidupnya belum benar. Habibnya kok galak ya? Bukan galak, semangat. Cara hidupnya belum benar. Cara hidup yang benar, cara hidupnya Nabi Muhammad SAW. Mesti ada yang nyertuk poloni setan. Poloni setan nyertuk setan masuk ke kuping kepikiran terus bimbing lisan Ngomong. lu itu kan nabi itu kan nabi kita kan manusia biasa terus gimana itu bisikan setan perlu ditegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat Uswatun Hasanah Allah yang ngomong buat kalian semua Rasul itu suri teladan kalau bahasa bahasa bebasnya Rasul itu contoh yang baik buat kalian semua contonen lah kalau Allah bilang contonen kira-kira contohnya bisa dicontoh tak? Bisa lah kalau ada yang bisiki ini enggak bisa dicontoh ini terlalu hebat kamu orang biasa itu berarti setanlah poloh bolo, -bolo ni paham kawan-kawan? Pernah diterangkan model begini? Saya juga belum menerangkan yang model begini-begini tadi. <laughs> belum. Ya. Jadi Nabi itu memang di, diciptakan Allah diutus ke bumi. Untuk dijadikan contoh buat siapapun. Yang mau Allah. Limangka na ya Orang yang mau Allah. Yang ingin Allah. Yang ingin Allah. Ngontok kanjem Nabi. Ya bisa. Tapi... Saya ini tenaganya lemah. Kanjeng Nabi itu sudah menempatkan diri beliau. Bisa dicontoh oleh orang yang paling lemah sekalipun. Jadi kalau ada orang tidak bisa mencontohkan kanjeng Nabi itu. Penyebabnya cuma satu. Tidak mau. Tidak mau. Bukan tidak bisa. Tapi tidak mau. Itu loh. Terakhir. Saya akan buktikan. Jenengan lihat teman-teman kita Anak-anak muda ini ya, Entah itu mungkin jadi tulur kita Tangga kita, saudara-saudara kita anak muda ini Yang pecinta bola itu. Ya Itu kadang Kelap rambutnya bisa sama Jegrak di depan semua itu. Betul enggak? Betul enggak? Ya Rambutnya dibuat jegrak semua itu. Padahal membuat rambut gitu itu kan cenderung susah toh. Tapi buat mereka Oh gampang Betul enggak? Gampang. Oh, wow, seperti ini gampang nih, mo. mudah, gampang. Padahal tak tiru yo angel. Coba begitu kan merosot lagi, merosot lagi. Karena pengin maka belajar caranya. Betul kan? Oh, ini dikasih obat ini, kasih obat ini, pewarnanya ini, ya kita contoh jadi model begini. Karena mau maka bisa. Karena mau maka bisa. Lah orang yang cinta sama bola sama klubnya sama kelompoknya aja mereka punya mau itu iki opo? Itu ya yel-yel. Yeah. Itu dapatnya pulang bareng-bareng habis nonton bola bareng-bareng, berangkat bareng-bareng. Ya kesenangan, tapi kesenangan yang sifatnya begitu kan? Itu sudah semangatnya luar biasa. Lah judulnya kalau niru kanjeng Nabi itu judulnya bareng kanjeng Nabi dunia akhirat. Kok kita enggak pengin? Berarti kita ini normal atau sebetulnya seharusnya udah dimasukkan rumah sakit jiwa semuanya. Kita loh, kita jangan orang lain. Berarti kita ini sebetulnya berada dalam kelalaian yang luar biasa. Ya, makanya saya lihat buku ini mau ngajak diri saya, bukan orang lain. Ngajak diri saya sendiri, yuk, fel, minimal jadikan cara hidupmu 24 jam mirip kanjeng Nabi. Cara hidupnya dulu. Masalah nanti isi ibadahnya, ya, satu demi satu di Diisi, jadwal hidupnya disamakan du, dulu Jelas? Alhamdulillah Sudah jam 10 lewat 3 menit InsyaAllah yang disampaikan ini Barokah dan manfaat Ya, barokah dan manfaat Pertanyaan dari saya sebagai penutup Ya, sebagai penutup Kira-kira Bapak Ibu tertarik tidak sama sama buku yang menggambarkan kehidupan Rasul yang seperti itu? Para pemirsa kira-kira tertarik tidak? Tertarik, saya jawab dulu. Ya, ya Tertarik. InsyaAllah dalam waktu cepat, Jumat depan akan saya umumkan. Bedah bukunya di mana, jam berah, berapa. Harga bukunya insyaAllah 50 ribu rupiah. Jadi jenengkan nabung dari seka, sekarang. Usahakan kalau bisa beli lebih dari satu, nanti dijual lagi. Iya, lebih dari satu, dijual, jual lagi. Hasil dari penjualan buku inilah yang insya Allah sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan pelunasan tanah dan pembangunan majelis ini. Saya punya rencana dalam waktu dua bulan minimal saya harus bisa jual 20 ribu eksemplar. 20 ribu eksemplar Dan saya yakin itu pasti Insya Allah akan bisa Kalau saya bisa menyemangati diri saya Dan jenengan semua Untuk niru kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Kan enak Bukunya dapat Isinya insya Allah ya luar Biasa Terus kok ganjaran ini plus bangun Musolah Itu kan berarti jenengan rakus ganjaran Ya rakus ganjaran, bonus di atas bo, bonus. Mohon maaf memang ini saya lagi beriklan, tapi iklan yang syar'i Yang yang menyemangati untuk kebaikan. Mo gini loh, Kalau ada orang yang mengkritik saya Habib, kenapa tahu di pengajian kok Habib sampai jual buku diiklankan seperti itu? Nah, punten nggih Mas. Sepurane enggak kan kata. Itu yang jual sabun saja sampai nyewa artis udang. Buka maksudnya bukan telanjang bulat, tapi kan buka aurat dalam Islam kan? Bayar orang buka aurat biar orang beli sabun Masa teman-teman kita mau kita kenalkan surga Kita ngomong begini saja Itu kok jadi Ma? masalah buat orang lain Kalau buat saya Semua orang yang bermasalah Tidak jadi masalah Karena masalah di luar itu bukan masalah Masalah itu apa yang ada dalam hati saya Kalau saya enggak khusus Saya enggak itu Itu namanya Ma, masalah Jelas jadi biar teman-teman juga semangat sama orang lain enggak usah bingung gitu loh. Misalnya nawari orang, "Yuk toko buku yuk," Nawarkan, ngajak orang beli buku kan dapat pahala toh? Ya kalau ngajarkan orang beli khomer itu dapat do dosa. Jangankan kalau beli, nunjukin tokonya, "Dok, yang jual bir di mana?" Di situ. Dosa. <laughs> ya, yeah. do dosa. Tapi kalau uh, apa namanya? Ngajak orang, ada orang mau beli buku, beli buku uh, itu sehari bersama Rasul di mana ya? Di situ itu udah ganjaranya sama dengan yang beli buku padahal ya ratoku. Ki sing duduk ya ratoku itu. Tapi dapat pahala yang luar luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia mendahului kita. Khususnya untuk ibu dari teman saya Fahmi, ibunya Fahmi Asgaf yaitu Ibu Fatimah binti Abdurrahman Al-Jufri, kemudian untuk nenek dari Saudari Monica yaitu Simbah Lamiem binti Surakimin dan untuk uh, akhi Alwi bin Ahmad bin Abdullah Askaf dan juga untuk Al Habib Ahmad bin Alwi bin Ali bin Muhammaduzul Habsyi yang beberapa hari lalu bertepatan dengan haulnya dan juga untuk semua yang telah meninggal dunia dari saudara-saudara kita khususnya yang dahulu pernah hadir di majelis ini atau keluarganya dari orang-orang yang hadir di majelis ini juga untuk almarhum Ngadiem Pawiro almarhumah almarhum Ngadiem Pawiro Sudarmo, -al -al -sudarmo Bapak Supar Dianto ya dan yang lain-lain. Semoga Allah menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Mengampuni dosa-dosanya Menerima semua amal solehnya Menjadikan ruhnya bersama para nabi Para sudi dan para sudi dan para solehin Al-Fatihah al Al-Fatihah dengan niat Semoga Allah memberikan kemudahan Buat ibu-ibu yang akan melahirkan dan juga menjaga kandungan ibu-ibu yang lagi hamil khususnya untuk Ibu Sri Handayani dan juga semoga Allah Ta'ala uh, memberikan kesembuhan bagi yang sedang sakit khususnya kesembuhanan anda semoga sembuh dari segala macam penyakitnya kemudian untuk yang sedang umroh rombongan Habib Syekh maupun yang lain khususnya untuk Bapak Parmin Sragen Kemudian untuk Ibu Sri Sumarce Sangkara dan semua yang punya hajat dunia maupun akhirat yang diridhai Allah, khususnya jenengan semua yang belum menikah dan ingin menikah, khususnya Mas Edwin, Rus Cahyadi, ya Mas Trek atau yang dikenal dengan nama aslinya Tri Asmoro, kemudian Mas Roni. Ya, Syaikh Ahmad Syaikh yang ada di atas yang kita kenal dengan Mas Rony dan semua yang belum saya sebutkan tapi yang belum menikah semoga segera mendapatkan pasangan yang bisa membahagiakan dunia sampai akhirah Kemudian yang punya hutang semoga hutangnya dilunaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu Tukalah Tiasalah Wal Jamalah Waridol Inaya dan yang punya pengin apapun itu yang baik yang dirida Allah semoga terwujud secepat-cepatnya mal utul afiah dan semoga kita semua diakhiri dengan husnul khotimah sausia panjang dalam kebaikan wa ila hadrotin nabiy al-fatihah a'udzubillahi minasy alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladh amin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 اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز انخطيئاتي والذلاتي وتقبل جميع حسناتي Wastamihni fi ma mazaw ma yati, waqtubni fi diwanisadati, waasluk bi sabila najati, fi hayati wa mamati. Allahumma inni taamun fi attaak, ragibun fi ridhaak, mustaslimun lika dhaak. Faktubni min auliak, waasluk bi sabila hudak, waalhukni وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين